プレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤープレイヤヤープレイヤヤヤープレイヤヤヤヤヤヤ パンプ e ンタ、サバリア、ラウンタスマット、タフランジマナマナ。イトプロフェンシー、インジニョンサムワイトバー。シブラタンロント、パサワチャト、カパタングラム、バカニャー、ジジュ a ラン、リンブレシー、インジニョン、バイアンバイク、パパラト、ウォーリダンテンテ i ジュクラン、カムバリ、ジャカパンダラ Jangan dimonopoli oleh maklar semua Akhirnya Republik Indonesia adalah Republik Maklar Karena diselola oleh maklar-maklar gitu Pak Termasuk juga dari bawah sampai atas gitu Terima kasih Halo Pak Abbas Ya baik s i l a k a n Pak Ya Pak、uh, Selamat sore Bapak、uh, Sebenarnya Katus seperti itu tidak di i n d o n e s i a s a j a h i b u dimana-mana p e n g Alaman saya di luar negeri, di India juga ada, di Afrika juga ada i t u Memang itu suatu keteledoran dari aparat lah. Artinya aparat itu harus diizinkan,、uh, keamanannya harus diperhatikan. Semuanya lah, jangan sampai apa namanya hal-hal seperti itu terjadi b u k a n m e n g a k i l k a n pelakaan yang pasang. Itu saja Bapak, terima kasih. Terima kasih Pak Abas. Halo Ibu Lina. Iya Pak. s i l a k a n Ibu. Ya, itu seharusnya kalau u d a kejadian kayak gitu, komandan keamanan i s i t u p e t a t dulu, Pak. Berarti n gak g mampu, n gak g disipin. Nah, bawaannya pindahin semua. Itu baru ada contoh bagus. Ganti baru keamanan bendera semua. Seluruhnya itu baru bagus. Menunjukin ke kita b a h w a k a l i a n b e l a l a i Ya, ya makasih. Ada penuh p e n u lagi. Halo, Pak Suwadi. Halo. s i l a k a n Pak. Mem memang kalau kita lihat ya lapangan terbang yang di... irian itu, itu bisa jadi itu kan bukan lapangan terbang internasional seperti yang di ini bandara Soekarno-Hatta atau di landi i provinsi-provinsi boleh dikatakan itu lapangan terbangnya itu darurat, jadi diantara sawah-sawah atau ladang-ladang lah itu mungkin dan juga sehingga kalau orang mungkin pergi ke ladangnya, dia harus melintasi itu lapangan terbangnya begitu, itu anak-anaknya tapi ini satu ketelularan juga k o k memang, sebab itu sebab k a p a l terbang kalau dia melandingkan, dia sudah beritahu bahwa itu ke bawah, bahwa 私はそれを考えているときはそきに、私はそれを考えてはそれを考えているときに、それを考えているときに、それを考えてに、それているときているときに、それを考えているときに、に、いれるときに、それをいるそれいるいいる uang sekolah sesuka-sukanya rumah sakit sesuka-sukanya jadi semua sesuka-sukanya jadi negara ini sebenarnya fungsinya apa? kalau cuma bisa korupsi kalau cuma bisa mengut pajak itu namanya maling itu terima kasih terima kasih Pak Amir Pak Frank, selamat malam selamat malam Igo baik, silakan Pak ya, terima kasih、uh, untuk menjadi sebuah bangsa yang besar dan berhasil saya kira yang menjadi fundamentan Pertama-tama adalah disiplin, nah, kita tidak ada kedisiplinan hidup. i t u saja, Ibu. Baik, terima kasih, Pak Farhan. s a a t malam, Pak Harko. y a、uh, memang sih, s e l a m a s a l a h keamanan, kesadaran di Indonesia sih, kita sih nggak bisa ngomong lah ya, tapi lain dari situ. Saya l i h cuma komen itu goblok aja, t e l e t a、nah, k a l a u saya jadi pilotnya sih, saya tabrak aja, tuh, anak kecil. Tapi、eh, serius kan, diri untuk berapa p u l penumpang. Demikian juga, kalau di jalan, k p a l a kereot. Untuk... Dia berani n y e p a n g j a l a l tuh kita tabrak aja, mati lah n urusan dia udah melanggar hukum gitu. i t u aja,、uh, kita juga ya、eh, harus p i l a t h a r u s bertindak pedas gitu, jangan cuma anak kecil aja. Dia naik lagi gitu kan lucu, i t u aja makasih. y a terima kasih Pak a l k o dan saya ke Pak Rudy. Selamat malam Bapak. Malam Bu, apa ini ya, ya? Saya setuju dengan Bapak yang tadi, yang, yang sebelum saya ini. Cuman masalahnya kalau, apa namanya di Indonesia ini kasus satu. yang nabrak malah yang disuruh ditur,、uh, apa namanya d i h u k u m padahal salah mereka gitu loh boleh dibilang sih di j a k a r t a aja di mobil aja padahal gak nabrak mereka yang nabrak tapi yang disalahin、uh, mobilnya bukan motornya atau orangnya n y e b r a n padahal kalau di pikir di Indonesia ini nyawa manusia ini sama kayak nyawa ayam kok sama kayak nyawa kucing tinggal asal main potong aja udah mati udah beres gitu karena disini kan nyawa n g gak dihargain yang dijagain cuma di apa di, di mereka aja di barat di itu di Arab aja n g a k di hari lain kok malah di Filipina negara lebih miskin dari Indonesia di hari a i n gitu loh m a kasih m a kasih Pak Rudi Pak Adi selamat malam selamat malam silakan h bapak saya hanya bisa mencari kurangnya kedisiplinan di orang-orang k i t a、uh, tidak usah jauh-jauh lihat aja di jalan tol disitu sudah jelas t e r t e r a Jalur sebelah kanan itu untuk mengalui Tapi terkadang banyak pengendara yang l a n g l u n g di sebelah kanan Yang akhirnya akan membuat kecelakaan Terima kasih Terima kasih Pak Adi Selamat malam Pak James Selamat malam Iya s i l a k a n opini Anda Bapak Iya jadi sebenarnya di negara kita yang tercinta ini Selalu saya lihat tidak ada yang sempurna ya 私たちは、このバイクを持って帰ってきて、その時は、私たちの人たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、私たちが、 i s t e m n y a Terima kasih. Selamat malam. Kembali Pak James dan saya beralih ke Pak Ace. Selamat malam. Selamat malam Bu. Komentar anda silakan b a Pak. Komentar saya memang ini di dalam bidang perhubungan, terutama、uh, untuk kendaraan n ya. Kita a l i h a di Jakarta semrawut i n i Kayaknya kok g g a k ada perhatian untuk ke keselamatan penumpang ya atau orang jalan. Itu. はい。 パニャマナン、カマナン、パークトンプレーションで行くと、パリアン、ヤングダディ、バンダライト、パラパラ、アナカシアン、ヤングダディ、パラスナン、アロサディ、システム、パラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパラパ s a n k s i ya kalau berani masuk bandara itu kan area yang harus steril Dan itu pertaruan h bukan hanya anak kecil itu a j a kan Tapi buat orang banyak b e gitu, membahayakan orang banyak gitu Nah itu mesti ada s a n k s i bukan hanya anak kecil tapi juga orang tua yang mungkin cari rumput dan sebagainya di situ kan Nah bukan hanya di bandara tapi mungkin di sektor-sektor lain juga Jalan raya dan sebagainya, a t a u jalan tol dan sebagainya itu harus steril Dari hal-hal yang bisa membahayakan orang lain Nah,、Baik. sanksinya itu mesti jelas Gitu dibuat, gitu Baik, terima kasih p a k w a k Bian komentar Anda Baik, Pak Aki Selamat malam, m a k Aki Selamat malam, Selamat malam. Selamat malam Aki. Iya, sebenarnya intinya ada di penegak hukum kita sendiri Jika penegak hukum kita itu disiplin Menerapkan sanksi Terasa kejadian-kejadian seperti Ini tidak akan terjadi Justru bisa, bisa dilihat sekecil apapun di jalan masih banyak pengendara segera motor tidak memakai helm tapi adalah pengendara hukum d i b i a r k a n begitu saja i terima u aja t kasih, terima kasih Pak selamat malam Pak Jujo <laughs> silahkan Bapak Halo, selamat malam selamat malam Pak j o j o s i l a k a n saya rasa dari p i a k bandaranya yang ya harus membuat satu sistem karena saya punya pengalaman jelek sekali di sorong マカセパジョ。